Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistio, sebuah survei politik memang dapat menimbulkan efek gerbong ikutan yang mempengaruhi pendapat serta pilihan seseorang terhadap kandidat pimpinan di pusat maupun di daerah yang kebetulan unggul berdasarkan hasil survei. Untuk melanjutkan bahasan atas dampak dari survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas hasil survei politik bisa jadi senjata bagi pihak-pihak yang membiayai survei tersebut Nah apakah survei yang sama juga bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan ya ya jadi gini eh, apa itu bisa dijadikan pijakan awal untuk mengukur dan menyusun strategi awal atau malah sebetulnya bisa jadi bumerang Kenapa uh calon saya kalah ini 10% ini saya lebih harus lebih Uh, lebih uh, proaktif lagi gitu. Tadinya saya hanya pemilih pasif, pemilih calon lawan. Saya bilang misalnya untuk uh, DKI, para Faisal Basri nih maju. Wah, dia masih kalah nih kan dari hasil survei. Oh ajak teman, ajak teman kemana-mana gitu. Nah itu bisa uh, berubah angkanya dari survei. Itu namanya band efek uh, bandwagon itu, efek uh, gerbong yang ikut, gerbong suara yang ikut. Karena dia lihat hasil survei. Nah, di negara-negara maju, efek bandwagon ini bisa eh, bisa dihitung. Eh, meskipun gelopol yang paling hebat di dunia aja, seringkali meleset juga. gitu. Lantas, apakah kecenderungan yang terjadi di tanah air adalah efek gerbong ikutan ini, Pak Her? Nah, enggak, enggak. Itu efek bandwagon itu diklaim. Istilahnya itu bandwagon. Bandwagon itu ada gerbong yang ikut. Kita... Hmm. Belum ada instrumen untuk mengukur bahwa orang menjadi mendukung setelah dia nonton TV, seseorang eh, dipilih banyak orang terus dia ikut-ikutan gitu. itu Belum ada yang mengukur itu. Kenapa Pak Her? Bukankah sistem dan mekanisme untuk menghitung sebenarnya juga telah tersedia? Karena apa? Saya yakin kalau lembaga survei sendiri yang melakukan eh, survei lanjutan untuk mengukur efek bandwagon itu... Eh, Nanti hasilnya bisa, nggak bisa dipakai beriklan lagi gitu kan. Nggak bisa dapat klien lagi karena ternyata surveinya nggak memberikan dampak apapun pada pemilih. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.